Dengan segenap jiwa kami mengudara Memberi pencerahan untuk semua Sahabat keluarga Indonesia Dimanapun berada radio yang selalu menginspirasi 1044 AE I. I dream radio successful muslim family Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapak yang mengugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Semoga pula duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut nama kita semua satu persatu Dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Kama kala Nabi Wasallam ma jittama aqaw min fi baiti min buyuti llah kitab Allah wa ytadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahma wa haffathahumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man 'inda rawaahu muslim ay wa sahih perkanekaranya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menikah maka hal paling besar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkah. Sebab itulah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika dia didatangi oleh orang-orang pada saat dia menikah dan orang-orang mendoakan dia, doanya birafahi walbanin, semoga bahagia dan banyak anak. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Janganlah doakan demikian. Sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita doa yang jauh lebih baik daripada itu. Doa itu adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mengapa sahabat mulia ini tidak setuju dengan doa birafai wal Semoga bahagia dan banyak anak. Padahal dua hal ini bukankah Hal yang amat diharapkan Oleh orang yang menikah Para ulama menjelaskan Sebab bahagia dan banyak anak Belumlah menjadi bingkai Dari keseluruhan kebaikan Di dunia Apalagi di akhirat Sementara kita berharap Ketika aku dan kau Menjadi kita itu Maka kita berharap Kitanya sampai ke Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Arafa kebahagiaan juga bukan sesuatu yang menjadi nilai puncak kebaikan. Sebab bahagia yang selama lamanya hanya ada di akhirat. Adapun bahagia yang selalu tidaklah dijanjikan di dunia. Sebab dunia ini tempat di mana kebahagiaan baru terasa sempurna jika dia bahkan diselingi oleh hal-hal yang meneteskan air mata kita mencekamkan kesedihan atau kehilangan ke dalam dada kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah mensumpahkan bahwa bala ujian di dalam kehidupan ini pasti datang kalau ada wazan Layaf alanna depannya huruf wawu maka wawu di situ tidak sebagai athaf bukan sebagai penyambung Apalagi sebagai nidak pemanggil bukan wawu di situ fungsinya sebagai wawu qasam, wawu sumpah. Maka ayat wala nabluwannakum bi syai' min al-khauf wal-ju'i wa naqsimu al-amwal wal-anfus was-samara wa basyir Di dalam ayat tersebut kata wa menunjukkan sumpah Allah. Sumpah dia telah bersumpah demi pasti Kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian Dan itu akan terjadi berupa Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta Berkurangnya jiwa, orang terkasih Berkurangnya buah-buahan Yakni, kata para mufassir Sesuatu yang meleset dari rencana-rencana kita Sesuatu yang meleset dari perkiraan-perkiraan kita Kalau kita menanam sekian, kita berharap memanen sekian Tapi ternyata tidak sekian itu naksim mina thamar wa sabirin kesemuanya ditujukan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar maka bahagia itu bukan sebuah hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan pernikahan maka saya pernah cerita di sini juga dulu sekali Bahawa saya kalau membacakan cerita untuk anak saya Hilma terpaksa harus menambah bacaan cerita dari barat yang biasanya endingnya berbunyi Pangeran dan putri menikah Mereka hidup bahagia selama-lamanya Saya harus mengubah ending itu menjadi Pangeran dan putri menikah Kadang-kadang mereka mendapat nikmat Lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah Lalu bersabar, hidup taat dan istiqomah Wafatnya khusul khatimah Begitu Hilma bisa baca Dia komplain, bah kok ceritanya beda Sama yang dibacain dulu Saya katakan kepadanya nak Memang begitulah kehidupan Kecuali kalau begini, pangeran dan putri menikah lalu berangkat berjihad visabidillah. Dua-duanya gugur, syahid di jalan Allah. Hidup bahagia selama-lamanya. Nah baru begitu benar. Maka bahagia bukan selalu hal yang terjaminkan di dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi banyak anak. Itu bukan sebuah puncak kebaikan, apalah kita ini kualitas diri kita dibanding seorang lelaki soleh, anak dari lelaki yang sangat soleh, anak dari lelaki yang amat sangat soleh sekali, namanya Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim, alaihissalam Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim, anaknya banyak 12, yang nakal 10 itu saja yang soleh, hilang. bahkan dikabarkan sudah dimakan jadi anak banyak itu kalau levelnya Nabi Ya'kob alaihi salam saja, tidak semuanya soleh, apalagi levelnya kita yang jauh dari beliau, kata orang Jawa Timur bayna samai wa sumursat bayna samai itu antara langit wa sumur sat itu sumur kering kerontang, gitu ya jadi bukan cuma bayna samai wal art, tapi bayna samai wa sumursat ini pastilah jauh sekali tidak mungkin kita berharap banyak anak pasti kebaikan semuanya. Maka doa itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang memuncaki semua kebaikan, membingkai semua kebajikan di dalam kehidupan kita. Barakallahu Barakallah semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kata kepadamu. Menurut para ulama, maknanya memberikan berkah di dalam keadaan-keadaan yang membahagiakan Keadaan yang lapang, keadaan yang berlimpah Keadaan yang menerima nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Keadaan yang membuat tersenyum, keadaan yang membuat bergembira dan senang Semoga di dalam hal tersebut ada keberkahan bagi kalian Yaitu naiknya kebaikan Sebab hal-hal yang berlimpah Hal-hal yang penuh dengan kebaikan Hal yang penuh dengan kelapangan Kalau tidak didoakan berkah Justru menjadi sumber masalah Ada pasangan yang ketika hidup prihatin Sama-sama berjuang ya? Ingat waktu susah Nasi basi pun dimakan begitu ya, Dan lain sebagainya Oh dulu ketika susah Yang paling tampan adalah suaminya Ketika karir makin menanjak Si istri jadi sosialita Supir lebih ganteng daripada suami Demikian pula sang suami dulu yang paling cantik istrinya Karena tidak ada pandangan lain Tetapi ketika kemudian Karir meningkat melesat sekretaris di kantor Jadi tampak begitu lebih cantik dibanding istrinya Kalau tidak didoakan dengan keberkahan Hal semacam itu sangat berbahaya Maka perlu didoakan keberkahan sejak awal sehingga bertambahnya kebaikan bertambahnya nikmat-nikmat Allah menjadi pertambahan kebaikan juga di sisi Allah tambah ketaatannya tambah kemuliaannya tambah hubungan cintanya makin mesra antara keduanya jadi kalimatnya itu di antara keduanya kalimat rebutan Amal Saleh kata sang istri. Mas, maaf ya, Masya Allah Harusnya kemarin kan saya diberi 20 juta untuk belanja nafkah sebulan kita Maaf ya mas, 15 sudah saya titipin alas Jadi bulan ini agak ngirit dikit ya mas Gak keberatan kan sesekali makan tempe, makan tahu gitu ya mas ya. Maaf ya mas ya Kata sang suami, iya dek, tapi katanya kemarin kulkasnya rusak Jadi mau beli kulkas apa enggak? Eh Mas, kok rusak. Mas masih ada uang enggak? Lah, kemarin kan dapat dari hasil usaha kita sebulan 30 juta. Yang 20 udah kukasihkan. Nah, yang 10 kan kusimpan. Tapi yang 8 udah tak sumbangin buat panti asuhan sebelah. Gimana ya Dek, ya tinggal 2 juta, ih. Eh? Enggak apa-apa, Mas, kalau gitu nanti kita atur lagi ya. Yang penting kau selalu cintaku. Kan begitu. Jadi perebutannya perebutan amal salih, keindahan, kenikmatan, yang terjadi seperti itu. Karena didoakan keberkahan. Demikian pula doa berikutnya, Wabarakahalaik dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Alaik huruf ala dalam bahasa Arab, atas dalam bahasa Indonesia, berarti semoga Allah memberikan berkah dalam hal-hal yang menimpa kalian. Berupa musibah, berupa kesempitan. Berupa kehilangan, berupa kesedihan, berupa kerugian, segala hal yang adalah musibah, semoga di dalamnya tetap menjadikan sebuah kebaikan, keberkahan. Karena kalau tidak, didoakan sedemikian, dia bisa menjadi sumber masalah. Nauzubillah mindarit. Allah itu membolak balik kehidupan begitu mudah. Dua tahun yang lalu, saat saya ke Australia, teman-teman Indonesia yang ada di Port, misalnya, bekerja di bidang mining, di pertambangan. Dan waktu itu booming batu bara Australia, luar biasa. Mereka semua engineer di pertambangan batu bara adalah orang-orang yang kesejahteraannya jauh di atas rata-rata. Dua tahun yang lalu, Shell gas ditemukan, perang minyak terjadi. Tidak begitu lama, ketika perang minyak terjadi. Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang merasa hasil minyaknya terancam oleh produksi yang jauh lebih murah dengan minyak-minyak sisa di berbagai tambang-tambang yang kemudian dulu dianggap sudah tidak produktif tapi ternyata dengan teknologi baru bisa menghasilkan banyak lagi kemudian menurunkan harganya kata Menteri Perminyakan Saudi kita akan jual 40 US dollar per barrel artinya kalau mereka punya ongkos produksi 45 US dollar per barrel mereka gak akan bertahan lama Perang minyak terjadi ketika harganya jok begitu Yang jadi korban pertama ternyata batu bara Kenapa? Perusahaan yang dulu harus mengambil alternatif baru bara Karena minyak mahal Sekarang kembali ke minyak Collapse Maka para engineer Ini kemudian Tiba-tiba saja hidupnya berubah Pemutusan hubungan kerja terjadi Dan lain sebagainya jadi tidak pernah ada kejayaan yang abadi di dunia Allah subhanahu wa ta'ala mempergilirkan hari-hari Bertahun-tahun lalu saat saya masih SMA Profesi dokter itu kayaknya menjadi sebuah hal Yang sangat menjanjikan Kalau mau kaya pelan-pelan jadi dokter Kalau mau kaya cepat jadi engineer Seolah seperti itu Tetapi siapa yang bisa menjamin Hari-hari ini Menjelang masyarakat ekonomi ASEAN apalagi Teman-teman Singapura sudah siap untuk dokter-dokternya menyerbu masuk. Teman-teman Malaysia pun demikian juga. Belum sebentar lagi. Seperti tema majalah Tempo Pekan ini. Selamat datang, buruh-buruh Cina. Ahlan wa sahlan bikum di Indonesia raya. Kan? Persaingan yang luar biasa. Seperti apa ke depan? Tidak ada jaminan. Maka akhwat hati-hati. Jangan pilih suami karena pekerjaannya. Jangan pilih suami karena karirnya. Jangan pilih suami karena gajinya Pilihlah karena potensi rezekinya <SILENCIO> <SILENCIO> Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar Dan ada orang gajinya besar sepertinya pada rezekinya kecil Dari mana itu? Memangnya rezekinya itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan Mau punya suami begitu? Tapi itu semua belum tentu rizkinya Kenapa? Mau makan manis kata dokter Jangan pak diabetesnya Mau makan gurih kata dokter Jangan pak kolesterolnya Mau makan asin saja kata dokter Jangan pak hipertensinya Sebagian dari rizki Allah itu sudah diambil Yang begitu-begitu biasanya usianya sudah senior Kalau ngomong sama saya Saya ini loh Mas Salim Dulu pengen makan enak itu gak mampu beli Sekarang mampu beli gak boleh sama dokter gitu jadi memang jatah rezekinya begitu begitu. Tabarakal Rahma. Ada orang mengira rizki apa yang bisa dibeli kleruju juga. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya ratusan juta sampai miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur, punggungnya sakit. Jadi dia mesti tidur di tikar pandan buatan muntilan, spesifik sekali. Kalau nggak itu nggak bisa tidur. Jadi dia diundang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, macam-macam bikin pelatihan kewirausahaan di Jakarta, acaranya di ballroom hotel bintang 5, Dia diinapkan di presidential suite. Ketika masuk kamar, buka tas, ngeluarin tiker, gelar tiker di lantai kamar. Tabarakal Rahman. Ada salah satu pemegang saham dan komisarisnya American Airlines, salah satu maskapai yang punya pesawat ratusan unit beroperasi sangat besar di Amerika. Dia punya pesawat banyak. Tapi saya baca majalah The Economist bulan Februari 2014 ketawa ngakak sampai diketawain. Kenapa, Pak? Baca majalah ketawa? Lah ini loh, ada orang jadi komisaris perusahaan penerbangan besar ternyata punya hiperfobia. Hiperfobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup komisaris perusahaan pesawat ini tidak pernah naik pesawat. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi nikmatnya luar biasa. Ada seorang ustadz diminta jadi imam masjid sebuah perumahan. Ditinggalkan, diberi rumah di pojok perumahan itu nyempil kendaraannya sepeda motor yang suaranya ejlek enong ejlek ekum. Semua penghuni perumahan itu punya mobil-mobil mewah. Dia cuma punya motor, tapi memang rezeki nggak harus punya. Rezeki itu kan makai maka setiap hari para pemilik mobil di perumahan itu rebutan meminjamkan mobilnya kepada Ustaz ini Ustaz, dipakai saat kalau dipakai antum itu Masya Allah rasanya berkahi, tentrem di hati pakai ya Ustaz ya tetangga sebelah protes, gantian Ustaz, kemarin sudah pakai mobilnya yang itu punya saya juga dong dipakai, biar saya kebagian pahala tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal Ustaz biar semuanya kebagian pahalanya para pemilik mobil itu pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter Allah itu bagi-bagi rezeki Tabarokar Rahman maha kaya dia dan maha kuasa maka yang namanya makanan paling lezat paling enak bisa dibeli, karena dia paling mahal Anda kalau mau makan racikannya Chef Dudonyol Chef Michelin bintang 5 yang ada di Paris, restorannya Booking dua bulan sebelumnya bayar 200 juta Tetapi nikmatnya makan, Allah yang bagi-bagi Kadang-kadang yang makan di Michelin bintang 5 itu Kalah nikmat dengan seorang bapak di Gunung Kidul Mencangkul jam 8 sampai jam 11 Jam 11 istrinya datang, bawa tengok di gendongan Isinya teh panas sepet lagi kuantel Ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa yang sangat nikmat siang itu Disajikan oleh istrinya sambil disuapkan dengan tersenyum dan giginya sudah ompong Yang namanya kasur paling empuk, hotel paling mahal, kamalnya bisa dibayar Yang namanya Burj Al Arab di Dubai itu memproklamasikan diri sebagai satu-satunya di dunia hotel bintang 7 kalau di Indonesia banyak punyer obat sakit kepala di sana satu-satunya bintang 7 kamar termahalnya 350 juta semalam tidur di situ artis hollywood rebutan bisa dibayar tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi bukan kita yang beli kadang-kadang anak pemulung di gerobak bapaknya dialasin Kardus Dikasih koran Bantalan beras Nikmat sekali tidurnya Sampai susah dibangunin Allahu Akbar Sudah faham akhwat Potensi rejeki dengan gaji Beda ya? Beda Tapi Istiqorah lah <laughs> Jadi keadaan yang tiba-tiba jatuh tadi Kalau tidak didoakan dengan keberkahan Berbahaya Mas Aku dulu kawin bukan sama Saya takjub sekali Ada teman di Australia itu Seorang engineer di Halliburton Kena PHK Dari seorang engineer yang Sudah bagus sekali karirnya Sekarang Karena dia seorang yang dipuji sama temen-temen Laki-laki dia Pria sejati Gak mau nganggur Meskipun tabungannya banyak, dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, Mas, aku kawin sama engineer, Mas. Bukan sama tukang, nyatat meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya? Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu, Karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin kiamul lailah susah Sekarang dia bangun duluan daripada saya Masya Allah, kata suaminya Dulu saya gak bisa ngantar anak sekolah Gak mungkin sempet Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah Nikmat sekali Ini karena apa? Doa berkah Wa Yang kita harapkan adalah Kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan Al-khair fid dunya, yakni at-ta'at. At. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia. Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di itu adalah surga dan ridhanya Allah subhanahu taala Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Jadi jangan salah, menikah bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk keberkahan kita, dunia dan akhirat. Biar bahagia itu sekedar jadi makmum. Makmum mah ngikut kemana, sah, kemana saja, bagaimanapun gerakannya, tetap bahagia. Berdiri bahagia, rukuk juga bahagia, iktidal bahagia, sujud jengking juga bahagia. Itu karena bahagia menjadi makmum. Tetapi memang di dalam keberkahan itu kita memerlukan indikator-indikator. Kalau aku dan kau sudah menjadi kita, seperti apa yang dinamakan keberkahan itu wujud di dalam indikator-indikatornya? Barangkali antum semua yang sudah menikah ada. Ini Bujang Hidin dan Bujang Hidat semuanya. Ingin mencantumkan di dalam undangan pernikahan kelak satu ayat yang sangat agung. Allah azza wa jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Ayat yang sangat agung. Surah Ar-Rum Ayat yang ke-21 Wa min ayatihi Dan diantara tanda-tanda kebesarannya Allah SWT ta Tanda kebesaran Allah yang dia letakkan Di segenap ufuk Tanda kebesaran Allah sebagaimana Silih bergantinya malam Dan siang Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan langit Dan bumi Tanda kebesaran Allah seperti beraraknya Awan membawa hujan Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan kita dari nutfah, percikan yang ditumbuhkan Allah menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel. Ditumbuhkan Allah lagi menjadi mudghah gumpalan-gumpalan. Ditumbuhkan oleh Allah di dalamnya adham, ada korda dorsalis, sumbu tengah tubuh yang tumbuh menjadi tulang belakang. Kemudian meruas-ruaskan tulang-tulang yang lain dibungkus oleh Allah dengan laham dengan serat-serat otot yang luar biasa menakjubkan. Thumma ansha'nahu halqan akhar dijadikan kita makhluk yang sangat berbeda dari asal penciptaan kita, tanda kebesaran yang semacam itu. Sampai penciptaan kita yang berbeda warna dan berbeda bahasa. Tabarakar Rahman Indonesia ini kalau saya cerita kepada Masih dari negeri-negeri Arab yang datang ke Indonesia kasih tahu di Indonesia ini ada 17.000 pulau, ada 300 rumpun bahasa, ada lebih dari 250 suku. Mereka bilang, itu bisa bersatu. Kata, Kok bisa ya? Hadza syai'un 'ajib kata beliau, itu sesuatu yang menakjubkan sekali. Penciptaan yang luar biasa itu ke semuanya Tanda kebesaran yang tidak kalah besar dari itu adalah ankhala kala kum min ang azwaja bahwasanya Allah subhanahu wa taala menciptakan dari ang kalian pasangan-pasangan hidup min ang fusikum kata oleh Imam fahroh razi dalam tafsirnya min ang yakni satu dari diri diri kalian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bahwasanya Dia menciptakan pasangan untuk Adam dari bagian dirinya Min amfusikum Dari diri-diri kalian Allah mencipta Adam Dan menjadikan bagi Adam pasangannya dan Imam Al-Bukhari Rasulullah menyatakan Dicipta oleh Allah dengan diambilkan dari rusuk kirinya Mengilhami seorang penyair namanya Antara Mengatakan Bukan dari tulang ubun dia dicipta Sebab dia memang akan terlena jika hanya disanjung dan dipuja Bukan juga dari tulang kaki Sebab tidak layak menjadikan ia diinjak dan diperbudak tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangannya untuk dilindungi. Menamfusikum dari diri-diri kalian, sebab wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari laki-laki, dengan satu kesadaran penuh, jangan pernah wanita mencari laki-laki sempurna, dan jangan pernah laki-laki mencari wanita sempurna. Sebab mereka masing-masingnya memang tidak sempurna Dan mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain Kesadaran itu Bahawa kita berasal dari diri yang satu Sama di hadapan Allah Setara di dalam Kedudukan di sisi Allah Diberi peluang yang sama untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Dan Bishariatkan untuk saling dukung Bahu-membahu di dalam ketaatan kepada Allah Yang kedua, Al-Fahrul Razin mengatakan Min'anfusiku maknanya A'in Dari jiwa-jiwa kalian Karena hubungan suami-istri Seharusnya adalah hubungan jiwa Bukan cuma hubungan raga Khalil Jubran pernah menyatakan jangan kau kira cinta datang dari keakraban yang lama dan pendekatan yang tekun tidak cinta adalah anak dari kecocokan jiwa dan selama kecocokan jiwa itu tiada cinta takkan pernah lahir dalam hitungan tahun atau bahkan milenia hewan nahwat yang di Allah Subhanahu wa taala maka hubungan itu adalah hubungan jiwa Sehingga ada prasyarat penting yang ditekankan para ulama Di dalam kesekufuan Apa itu kesekufuan? Kesetaraan, kesecocokan Antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah Kenapa yang dimutlakkan para ulama adalah sekufu dalam agama Konsep sekufu itu di dalam fikih dibuat untuk kenyamanan Karena kadang-kadang sesuatu yang terlalu jomplang mengganggu kenyamanan Maka ada anjuran sekufu dalam berbagai hal Soal harta misalnya Anak triliuner miliarder sudah gak keren sekarang Triliuner menikah dengan Seorang yang Apa ya Uangnya mungkin di angka jutawan gitu. Jadi jutawan itu sekarang di Indonesia gak kaya jutawan menikahnya dengan triliuner. Mungkin tidak nyaman bagi sebagian oleh karena itu syariat fikih memberikan keleluasaan. Kalau memang itu mengganggu, Silahkan cari yang sekufu. Tetapi kalau itu tidak mengganggu, artinya bagi masing-masing ada kesiapan menghadapi perbedaan di antara keduanya. Jalan terus saja. Yang dikhawatirkan syariat hanya kalau nanti terjadi cekcok masalah, salah satu mungkit-mungkit soal itu. Seperti misalnya sang istri lebih kaya, bilang ke suaminya, olah oh mas, mas, kamu kalau nggak tak pelihara jadi suami udah di kolong jembatan, mas. Yang ngeri kan begitu. Kalau misalnya pada suatu kondisi sangat marahnya sang istri menjadikan dia emosi jadi seperti itu, itu hati laki-laki mana yang tidak hancur begitu kan? Jadi yang dicegah syariat adalah hal semacam ini. Tetapi kalau siap punya komitmen untuk menjaga saling menghormati, misalnya. Tidak ada masalah Nikah misalnya Sang istri S3 lulusan Jerman lagi Sang suami juga lulusan Jerman Jejer kauman SD Suaminya SD Istrinya pendidikan setara doktoral Kalau nyaman, kuat, mampu menyesuaikan Tidak ada persoalan Yang problem kalau tidak siap tapi kalau istrinya siap nih saya, Masya Allah mas, saya pendidikan mah apa artinya mas? S3 gak ada apa-apanya, kalah sama Samsung sudah S6 gitu. Saya begitu gitu ya. Jadi asal kemudian ada antisipasinya. Sang suami yang lulusan SD, tapi kemudian mau belajar, sang istri kemudian juga mau menyesuaikan diri, bicaranya tidak pakai, Istilah yang muluk-muluk kalau kepada suaminya, Dek sebentar Dek, dari dua belas kata dalam satu kalimatmu, sembilan aku gak faham Dek. Maksudnya begitu kan? Nah soal kemudian, se sekufu itu, sangat fleksibel di dalam hal-hal selain agama. Tetapi dalam soal agama, agama sangat, fikih sangat memberikan penekanan Kufu dalam agama adalah kesukufuan yang dituntut oleh syariat. Maka aneh ada orang ngomong, Hmm, beda agama tidak ada masalah. Tapi dia mempermasalahkan kalau pendidikan beda. Dia mempermasalahkan kalau paras jauh. Yang satu, kayak putri Indonesia. Putri Indonesia kan banyak ya. Yang satu, suaminya kayak habis ketabrak tujuh kendaraan sekaligus. Begitu dipermasalahkan. Pendidikan, hmm dipermasalahkan. Ini tidak adil. Karena yang dituntut fikih justru dalam soal-soal yang kaitan dengan agama. Sebab apa? Al-arwah hujunu dummujannada. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka itu mudah untuk sepakat. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka gampang untuk berselisih. Pasukan itu kenal satu sama lain pakai apa? Pakai sandi, pakai kode. Kalaupun tidak bertemu, harta terhalang bukit, dua pasukan, tapi kalau kodenya nyambung, maka mereka sepakat. Contoh, disepakati, jumlah tembakan sama dengan lima. Sini nembak tiga kali, dor, dor, dor. Sana balas, dor, dor. Benar jumlahnya lima. Cek lagi, kita nembak, empat kali, dor, dor, dor, dor. Dor, empat ya. Terus yang sebelah sana cuma balas sekali dor oh benar teman itu ini belum ketemu saja sudah sepakat kenapa sandinya nyambung kita ini kadang-kadang ketemu orang gitu ya di tempat umum kenalan belum ngerti nama apalagi tapi ketemu gitu karena al arwahujunudum mujannadah saling senyum kemudian salah satu mengucap salam, bahkan kadang salamnya rebutan duluan siapa, gitu. baran kemudian salam, Masya Allah, terus pergi, padahal gak kenalan juga. Ditanya tadi siapa, gak ngerti. Itu al-arwahu junudum, mujadnadah. Kita dengan pasangan kita, seharusnya juga begitu. Jadi bagaimana kemudian, kita sudah sepakat, hatta sebelum kenal. Orang sekarang bikin bid'ah, namanya ta'aruf. Bid'ah dalam tanda kutip, inovasi. Kenapa? Karena zaman kita, Tauris, pewarisan nilai, gak kayak zaman sahabat radiyallahu anhu majib main. Dulu mau nikah sama Aisyah, gak usah kenalan sama Aisyah. Kenapa? Kenal saja sama bapaknya. Aisyah itu persis Abu Bakar al-Siddiq. Fotokopian dalam bentuk perempuan. Gitu saja. Kenapa? Tauris nilai dari bapak kepada anak sangat kuat. Mau nikah sama Hafsah binti Umar. Gak usah kenal Hafsah. Kenal Umar saja. Hafsah itu mirip Umar. Pada zaman itu, sekarang kan antum bukan cuma anak bapak antum kan? Antum hasil persyarikatan gitu. Ya anak bapak secara biologis, tapi secara sosial budaya, lebih banyak bergaulnya dipengaruhi oleh teman-teman kita, di sekolah kita, guru-guru kita, bahkan televisi dan sinetron kesukaan kita. Yang lebih membentuk kita itu. Daripada orang tua, makanya sekarang ada ikhtiar namanya ta'aruf. Kayaknya kok istilahnya jadi gak pacaran tapi ta'aruf. Ta'arufnya sebelum nikah. Bagi saya, ta'aruf itu seumur hidup. Yang namanya suami dan istri anda itu kelak sangat dinamis. Sebagaimana manusia umumnya sangat dinamis. Dia punya al-imanu yazidu bayangkus. Imannya naik, imannya turun, imannya bertambah, imannya berkurang. Ritme dinamika itu akan terus terjadi. Maka, enggak bisa kita ngeklaim, saya sudah kenal dia. Dari mana kenal dia? Enggak bisa. Sesudah itu, dia berubah. Dia berdinamika. Terus-menerus. Tanpa henti. Ngajinya ke Ustaz ganti aja, kadang-kadang juga jadi beda. Oh, dia dulu ngajinya sama sana Gini orangnya. Begitu ngaji sama sana oh, agak beda dikit. Orang itu dinamis sekali. Jadi, kita tidak bisa kecuali ta'aruf itu seumur hidup. Jadi, min amfusikum, hubungan sejiwa. Maka yang terpenting bagi kita itu, kalau sudah sejiwa. Sejiwa itu Tadi ala arwah hujunu dumu janadah, Ruh itu seperti pasukan, Kalau pasukan kenal satu sama lain dengan kode, Dengan sandi, Kita sandinya apa ruh saling kenal itu? Iman kepada Allah. Sehingga dengan begitu, Rumus jodoh itu tidak eksak. Rumus jodoh itu tidak tunggal. Rumus jodoh itu macam-macam. Ada dua aliran sungai, Besar, menyatu, Itu namanya kesamaan. Kita kadang-kadang ketemu ada orang, Suami istri, hmm, mirip semua halnya. Pantes ya mereka itu jodoh, orang mirip dalam segala halnya. Kita kan mengatakan begitu, komentarnya. Tapi kita juga ketemu ada orang, panas, ketemu duingin untuk menghasilkan hangat di tengah-tengah, mencari keseimbangan. Kita kadang-kadang heran, kok bisa ya jadi suami istri? Beda banget padahal laki-lakinya begini, perempuannya begini. Tapi kenapa bisa jadi suami istri? Karena mereka menyeimbangkan diri, menemukan sesuatu yang menyeimbangkan mereka. Ada juga tanah yang gembur, ketemu hujan yang lebat, menumbuhkan bebijian, menjadi tetanaman yang berbuah manis. Ada juga yang begitu. Saling melengkapi, kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Beda, tapi saling melengkapi. Rasulullah Muhammad, orang dermawan. Ibunda Khadijah, orang kaya. Orang kaya ketemu orang dermawan, dermawannya makin menjadi-jadi. Amal sholahi menjadi tumpah ruah penuh kebaikan. Ini ada rumusnya masing-masingnya. Kesemuanya. Yang sama adalah rumus jodoh itu kalau kemudian sama-sama hati mereka tunduk kepada Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengabdikan hidup ini untuk Allah. Agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang pasangan, lingkungan, dan kesemua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala maka kesamaan dalam soal itu, kesejiwaan adalah jaminan kebaikan bagi pernikahan. Yang ketiga, min angfusikum, artinya nafas. Orang menikah itu, kalau karena Allah, seharusnya dia menjadi seperti nafas. Nafas itu terhirup masuk ke dalam rongga dada kita, membawa oksigen, dititipkan ke dalam darah lewat alveoli. Untuk apa? Memberi daya hidup kepada setiap sel tubuh kita. Orang yang menikah karena Allah, sedemikian pula hendaknya dia menjadi daya hidup bagi lingkungannya, menjadi daya hidup bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pernikahan. Oleh sebab itu, wamil aya tih an halak halakumin angfusikum aswaja. Di antara tanda kebesaran Yang Allah subhanahu taala ini, Dia ciptakan sebuah tanda besar berupa kita yang berpasang-pasangan ini dan berpasangannya kita di dalam syariat Allah dihargai begitu tinggi tadi syariat pertama itu pernikahan, kok bisa? iya Adam dan Hawa di surga itu menikah dulu belum ada utang piutang, belum ada jual beli belum ada akad-akad muamalah yang lain tapi sudah menikah, jadi dia syariat pertama Kemudian dalam makasih di syariah yang dirumuskan Imam Syatibi, bagian ketiga disebut sebagai hifdun nasel, menjaga kelangsungan jenis manusia, keturunannya, kuantitas maupun kualitasnya, maka nikah menjadi Syariat yang paling pokok di dalam, menjaga kemaslahatan berupa hifdun nasel ini. Demikian Rasulullah menjadikan dia sebagai ukuran bagian dari umatnya. Annikahu min sunnati, fa man raghi ba'an sunnati, falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunahku, siapa yang membenci rohibaan itu, menghindarkan suka dari pernikahan, maka dia bukan golonganku. Rekan-rekan yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, nikah ini disebut oleh Allah kemudian sebagai mitaqan ghalidho. Kata mitaqan ghalidho, frasa ini hanya muncul tiga kali dalam Qur'an satu untuk menggambarkan perjanjian antara Allah dengan para Rasul Ulul Azmi, Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dengan perjanjian itu Allah meminta mereka bersumpah untuk menjalankan risalah, mengemban risalah, apapun yang terjadi, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka, tetap teguh sabat membawa risalah itu, apapun risikonya yang kedua disebut perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka yang diangkat bukan Mushaf yang diangkat gunung Tursina macam-macam blag kan begitu Saking beratnya perjanjian itu. Yang ketiga, mintakan Golidah itu istilah untuk pernikahan. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan para Rasulul Azmi. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sampai Allah SWT mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Sangat berat. Apa hikmahnya pernikahan itu supaya menjadi dasar bagi keberkahan yang tumpah ruah kepada kita? Pertama, Litas Kunung Ilayha. Supaya kita semua merasakan sakinah Pada pasangan kita itu Apa makna litas kunu ini? Makna sakinah ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala Dalam tafsirnya mengetengahkan riwayat Makna dari litas kunu ilaiha setidaknya ada empat Satu Litas ta'ifu biha Dua Walita'atafu ma'aha Tiga walitamilu ilaiha Empat ma'innu biha Pertama, sakinah itu lites ta'ifu biha Supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu itu Pertama-tama dalam sakinah itu bukan soal tenang, tentram, gak ada cekcok, gak ada beda pendapat, gak ada suara keras dan tinggi di dalam rumah Bukan soal itu Pertama-tama soal sakinah adalah soal keterjagaan diri kita dari dosa-dosa dengan kehadiran pasangan kita Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suami Menjadikan suami tercegah dari perbuatan keji dan mungkar Disebut sakinah dalam rumah tangga Kalau kehadiran suami bagi istrinya Menjadikan sang istri terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan sakinah namanya Kalau dalam sebuah rumah tangga Enggak pernah cekcok, enggak pernah tengkar, enggak pernah suara keras Tenang, tentram, sunyi malah gitu itu rumah tangganya kalau ketemu suami istri nih senyum terus. Tetapi kalau itu didasarkan atas sebuah agreement di awal kesepakatan di awal, pah ma kita menikah. Tapi ini ikatan sosial. Di luar itu having fun mah sama siapa aja kita berdua bebas. Papa bebas selingkuh sama siapa saja, mama juga bebas selingkuh sama siapa saja. Tenang tentram nggak pernah tengkar. Tetapi yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai Sakina, karena syarat pertama sakina adalah Litas ta'ifu biha Bisa terjaga kesucian dengan kehadiran pasangan Ini sama, banyak orang salah faham tentang sholat Dikiranya sholat yang khusyuk itu Sholat yang bisa nangis-nangis Sholat yang bisa haru-haru Sholat yang bisa sendu-sendu Sholat yang bisa menggigil Enggak Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah ditanya muridnya Ya Imam, seperti apa sholat khusyuk itu? Kata Al-Ghazali rahimahullah Salat khusyuk itu terlihat sejak salam sampai takbir. Kata muridnya kebalik kali. Salat mah dari takbir sampai salam. Kata Imam Al-Ghazali, tapi memang demikian anakku yang namanya salat itu terlihat khusyuknya dari salam sampai takbir. Maksudnya, kalau salat subuh subuhmu khusyuk, maka antara subuh sampai duhur kau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau solat duhur muhkushuk maka antara duhur sampai asar engkau tercergah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau solat asar muhkushuk maka antara asar sampai maghrib engkau tercergah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian seterusnya sampai akhir hidupmu sebab Allah sudah menentukan dosis yang tepat yang namanya subuh itu cukup sampai duhur, yang namanya duhur itu cukup sampai asar, begitu seterusnya. Jadi pertama-tama bukan soal nangis-nangisnya tetapi soal terjegah dari keji dan mungkarnya innas salata tanha anil fahsya wal yang namanya sakinah litastaifu biha menjaga kesucian masing-masing pasangan yang kedua disebut sakinah kalau walitaqtafu ma'aha dan supaya kalian bisa membangun atifah ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian Ini seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha annafyu illallah, al-itsbat. Katakan tidak kepada selainnya lalu tetapkan satu hal saja yaitu Allah subhanahu wa taala sebagai ilah kita. Dalam pernikahan sakinah juga begitu, la ilaha illallah. Godaan memang bisa terjadi di mana saja. Di tempat kerja ada godaan, di mal ada godaan, di jalan ada godaan, di masjid saja ada godaan. Godaan bisa ada di mana saja, tetapi tempat di mana godaan itu dijadikan sebagai pahala hanya satu, yaitu di rumah tangga kita, di ikatan yang sudah dihalalkan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam soal litalta fumaah ini, membangun ikatan lahir dan batik ini Rasulullah sampai mencontohkan dengan sangat dahir Rasulullah hadir di Masjid Nabawi dalam keadaan rambut beliau masih basah setelah mandi jinabah dan beliau mengatakan kepada para sahabat Radiyallahu wa'anumma' jema'i jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya dan dia tertarik kepada wanita itu apa tuntunan Nabi? maka hendaklah dia pulang menemui istrinya sendiri sebab pada istrinya itu ada segala sesuatu yang ada pada wanita yang membuatnya tergoda itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tergoda suami anda bisa jadi ada di mana-mana godaan baginya. Tetapi kesetiaan itu bukan tidak pernah tergoda. Kesetiaan itu adalah dimanapun dia tergoda dia pulang kepada anda. Maka kalau pulang sambutlah yang baik. Karena boleh jadi dia pulang dalam keadaan Tergoda Kalau pulang dalam keadaan tergoda Sambutannya cemberut Celaka dua belas Bahaya Ini yang kemudian menjadi tuntunan din ini Jadi Masya Allah Bagaimana ketergodaan di luar Diekspresikan dalam ketaatan kepada Allah Bersama istri Dalam rangka membangun atifah Sampai sedemikian Sampai batinnya juga harus begitu Ustaz Fauzil Adim mengatakan kepada istrinya berulang kali, semoga Allah jadikan engkau selalu yang tercantik di hatiku. Kalau saya dulu waktu masih zaman SMS, ngisi kajian kok yang hadir banyak akhwatnya? Maka saya SMS saya, saya mengatakan, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagikan bintang-gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang Mereka semua akan hilang terbenam Seperti bintang-bintang tak tampak lagi Ketika mentari terbit meninggi Istriku, engkau lah matahariku Jadi begitu Para ikhwan, hak cipta dilindungi undang-undang Bikin sendiri nanti ya Jadi ini Bagaimana komitmen untuk membangun atifah itu, litak taufumaha. yang ketiga, sakinah itu kalau walitamilu ilaiha, supaya kamu senantiasa cenderung, cenderung, cenderung dalam hati maupun pikiran terhadap keluargamu, terhadap dia, terhadap pasanganmu. orang kalau bujang, pengen makan apa begitu? uangnya ada. Tempatnya terjangkau datengin, dimakan Tetapi kalau sudah menikah Pengen makan apa Bahkan kalau sudah di depan mata Yang terfikir pertama Kalau dia seorang yang litamilu ilaiha Yang terfikir pertama seharusnya adalah Yang di rumah makan apa ya Dulu Waktu bujang Ada gadget baru keluar Uang tabungan mencukupi Diburu itu gadget Diburu itu gawek beli. Sekarang kalau sudah menikah, kalau aku dan kau sudah menjadi kita, maka gitu ya, kembali ke judul kan gitu. <laughs> Ini maksain tuh. Gitu. <laughs> maka yang terfikir pertama lihat gadget baru keluar adalah istri saya, alat rumah tangga apa yang rusak ya? Janji apa yang belum saya penuhi untuk istri saya ya? Perhiasan apa yang sudah pernah saya ingat dia pengin tapi saya belum kuat beliin waktu itu ya. Yang pertama terpikir itamilu ilaiyah. Itamilu ilaiyah. Dibangun yang namanya muyal ini, cenderung-cenderung cendrung cenderung terus ini sampai nanti tiba pada level bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Itu sudah ngeri kalau begitu. Ada suami Berangkat Jumatan ke Masjid Agung Al Azhar, handphone dia tinggal di rumah, di charge diisi ulang baterainya. Zaman itu masih zaman SMS, jadi belum ketahuan centangnya nggak ada gitu ya. Ketika dia SMS, ketika suaminya berangkat itu, sang istri SMS. Mas mumpung anak-anak belum pulang sekolah, mereka ada kegiatan pramuka sampai sore. Nanti pulangnya beli bakso dong Nostalgia bakso yang pojok deket masjid itu Kan enak tuh makan berdua di rumah Jangan lupa ya Love you gitu. <tik> <tik> <tik> <tik> Itu asal-asal buninya begitu Sang suami Di masjid Bak dasalam Bak dia jumat Dia kepikir Iya, anak-anak pulangnya masih jam 4 nanti. Pramuka dulu. Ini kayaknya nostalgia enak nih. Makan bakso pojokan situ. Yang dulu kalau kajian berdua berangkat, waktu awal-awal nikah, makannya di situ. Bukan karena enak, karena enggak ada pilihan lain. <gulakan> Tapi bagus ini untuk nostalgia. Beli di situ, dua bungkus, bawa pulang, ketuk pintu. Sudah semangat banget dalam hati, mau kasih surprise kita. Dibuka pintu Assalamualaikum, surprise Kata istrinya surprise Apa orang aku yang pesen? Gitu. Kata suamnya pesen di mana? Ya kan tadi aku SMS Mas, bawa pulang bakso dua bungkus Buat nostalgia, makan berdua SMS? Iya Tuh, adik lihat tuh HP masih ada di situ Ini mas beli atas inisiatif sendiri Pengen penostalgia juga sama adik kata istri iko kita bisa sah, bisa sah Semakin nyambung Semakin nyambung bahkan konon kalau semestrinya bagus gitu ya suami istri itu makin lama makin mirip makin mirip makin mirip itu leta milu ilaiha karena nyambung gitu saling bereaksi apalagi sama-sama guru kimia gitu ya cepat bereaksi jadi campur gitu ya litamilu ilaiha ini modal dasar penting, nanti kalau mendidik anak itu, kalau sudah bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara, mm, itu anak lagi ngapain begitu ya, reaksi apa respon apa yang diberikan orang tua, itu gak perlu ngomong langsung, Tuk. iya, sip gitu antara suami dengan istri indah sekali yang keempat, walitat mainu biha dan supaya kalian tentram merasakan etmiknan dengan dia ada di sisi ataupun ketika sedang berpisah. Jadi idmiknan it itu tentram ketika bersama dan tentram juga ketika saling menitip kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada pasangan yang cuma tentram ketika bersama. Kalau berpisah dikit, udah kelabakan masing-masing gitu ya. Gak percayaan sama pasangan. Maka kendaraan suami pasangin GPS gitu ya. Handphone suami pasangin penyadap gitu ya. Karena gak percaya. Tentramnya cuma kalau bersama, kalau enggak bersama, enggak tentram. Tapi itu mending ada pasangan yang tentramnya, kalau berpisah. Jadi kata sang istri, untung enggak ketahuan suami. Kata suami, ih untung enggak ada ibunya anak-anak. Tentramnya ketika berpisah, kalau bersama enggak tentram, na'udzubillah. Jangan sampai, yang namanya tentram idmiknan ditatma'in nubiha itu, Tentram bersama, tentram berpisah. Tentram ketika bersama, seperti Nabi SAW, Saling menguatkan dengan Bunda Aisyah, radhiyallahu anha. Tentram bersama, karena bisa saling memuroja'i hafalan, Quran berdua. Tentram bersama saling mengisahkan cerita berhikmah berdua Tentram bersama saling bisa bertanding syair berdua Tentram bersama bisa menikmati waktu-waktu bersama Quality time, lari pagi berdua Nonton berdua, nonton pertunjukan seperti Nabi Alaihi Wasallam dengan Aisyah itu Di Masjid Nabawi, Bilal dan teman-temannya dari Habasyah Menarikan tarian tombak khas Habasyah Ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pipi nempel pipi, nonton sampai puas. Ini biasanya terbayangkan sebelum menikah. Begitu menikah lupa mau begini. Luar biasa, masyaAllah. Tentram bersama, tapi tentram juga ketika berpisah. Karena ada yang saking tentramnya bersama, untuk berpisah jadi berat. Ini juga bahaya. Contoh berpisah yang Syar'i, suaminya mau jihad visa bila, enggak kuat. Aku kalau ditinggalkan kamu enggak kuat, mas. Aku kalau ditinggali lebih baik mati mas. Aku tetap mau bersama kamu. Padahal suami mau jihad visa Ada yang lebih parah, mau solat ke masjid aja begitu. Jangan mas, solat di rumah aja sama aku. Karena jadi, jadi suaminya yang bijak, maafkan aku cintaku lebih baik kita berpisah sementara, sebentar saja supaya tumbuh rindu yang makin berbunga. Izinkan suamimu sholat jamaah sebentar ke masjid. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan. Assalamu alaikum. Lebih amat pamit ke masjid begini. Tapi penting juga, gitu ya. Hal semacam ini menguatkan di dalam perpisahan. Kadang-kadang tidak kuat berpisah itu. Tapi, ada cerita. Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat, namanya Jayi Sulausrah, pasukan yang sulit. Itu adalah perang tabuk pada tahun ke-10 Hijriah. Di perang tabuk itu, Tabaraka Rahman, muslim sedang panas, kering, angin membawa racun penyakit. Berat sekali, Madinah dalam keadaan yang tidak aman banyak desas desus bahawa Madinah akan diserang. Tapi para suami itu berangkat bersama Nabi Sallam dengan langkah yang sangat mantap. Allah pasti menjaga keluarganya. Maka di Madinah ternyata wanita-wanita mukminah tidak lepas dari ujian Allah. Yang menguji mereka lewat wanita munafikah. Kata ibu-ibu munafikah itu kepada ibu-ibu mukminah, ibu, ya Allah, tega banget ya suaminya bu? Lagi musim kayak begini paceklik panas kering panen kayaknya gagal. Persediaan pangan entah gimana. Penyakit bertebaran, katanya Madinah juga mau diserang orang. Ih eh, ditinggalin sama suami. ih eh, tega banget suami. Eh, ya Allah, padahal anaknya masih kecil-kecil gitu. ih eh, uh, enggak kuat kalau saya, Bu. Jadi, wanita-wanita menemani nafkah menguji dengan begitu. Maka jawaban para mukminah itu luar biasa. Kata mereka, inna ma dahabal akal wabaki ar-razzaq. Bu biasa. Yang pergi makan suami-suami kita yang pergi itu cuma tukang makan. Yang Maha Pemberi rezeki itu Allah. Dia tetap di sini bersama kami, enggak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Ih kesian deh ibu, tukang makannya di rumah habis-habisin jatah ya. Ada proses untuk kemudian menjaga iman, menjaga ketentraman sekaligus memberikan kepada wanita munafikah itu satu jawaban yang menghunjam maka gerakan anti korupsi itu dimulai di rumah pagi-pagi istri mencium tangan suami suami meletakkan hidungnya di dahi istri sang istri berbisik mesra cintaku berangkatlah berjuang selamat berjuang ingat kami ini cuma ridho dengan yang halal kami lebih tahan lapar daripada suruh menahan siksa api neraka jangan pulang kecuali dengan yang halal cintaku selamat berjuang doaku selalu bersamamu ini kalau semua istri di Indonesia kayak begini kan gak ada korupsi ya. <tik> iya. Sayangnya gerakan pro korupsi sering dimulai juga pagi hari. Bunyinya. Abang ini gimana ya? Sebelah tuh eselon tiga bang. Mobilnya tahun ini udah ganti dua kali. Abang sepuluh tahun mobil butut gak ganti-ganti. Gak habis pikir saya bang jadi istri abang. Nah, Ini bahayanya gitu ya. Maka cari yang salehah para suami. Istri sholihah, pangkal gerakan anti korupsi. <tik> nah bapak ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT, rekan-rekan sekalian. <tik> Bagaimana kemudian ketentraman itu ketika bersama, ketika bersama. Ini namanya sakinah. Ini yang mau pasang di undangan udah paham, sakinah. Sampai sejauh ini, nah ini yang repot kalau belum. Yang kedua wa ja'ala bainakum mawaddah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu but cinta yang membakar, bergelora, menggebu-gebu, menyala-nyala, mengisi hidup kita dengan sengatan-sengatan yang membuat kita bersemangat, bergairah. Itu namanya mawaddah. Dan ternyata kalau sakinah pakai kata litas kunu, pakai huruf lam, kata para ulama, seakan-akan, kalau kita memenuhi kaidah min anfusikum, maka yang namanya pernikahan itu pasti litas kunu. Pasti sakinah. Maka, jadi kebanyakan ikhwan itu, kalau sudah habis nikah itu ya, bisa dilihat hadir pengajian itu, langkahnya udah beda. Dulu sebelum nikah, wur gitu. Kalau sudah menikah, jeleng, jeleng selahe gitu ya. Anu, semakin bulat. Bukan cuma tekat, tetapi juga badan gitu. Karena tentram gitu ya. Kalau dicari alasan, uh, Sakinah mah begini. Gitu. Enggak juga ya. Dia sudah berhasil meningkatkan kapasitas dari six pack menjadi one pack. Nah, 6 months lebih parah lagi 6 months. <laughs> Jangan sampai perut mendahului karir ya. <laughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu ciri beliau yang disebutkan Imam Tirmizi dalam uh, Syama'il Muhammadiyah patokannya ini, rata antara bagian dada dengan bagian perut. Rata. Sampai umur 63 tetap rata. Enggak ngelengkung juga, tetap gagah kok Tetap rata. Nah, kenapa jadi ngomongin badan sih? <laughs> Mawaddah, ternyata menggunakan kata wajah Kata ja'ala itu, dalam banyak pilihan kata Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, selalu menunjukkan proses. Kalau kemudian Allah mengatakan khalakna, sering menunjukkan dia sesuatu yang Allah kun, maka jadilah. Tetapi kalau ja'ala, dia sering menunjukkan proses. Allah mencipta tidak serta-merta tetapi tahap demi tahap. Dan dia memenuhi prasyarat di dalam mawaddah itu selain berproses harus ada ilmunya, pemahamannya. Maka pengalaman beberapa tahun ikut di Juksa Family Center di Lembaga Konseling Pernikahan, banyak persoalan rumah tangga terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Karena kita sejak kecil terbiasa dengan sebuah adagium peribahasa cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai padahal ini tidak berlaku untuk kehidupan pernikahan sebab apa laki-laki dan perempuan berbeda walaysa dzakaru kalunsa kata Allah laki-laki tidak sama dengan perempuan karena tidak sama sejak anatominya fisiologinya metabolisme hormon-hormonnya maka juga kebutuhan jiwanya berbeda Cara mencintai dan dicintai juga berbeda. Memaksa mencintai istri kita dengan cara diri kita sebagai suami ingin dicintai, itu akan menjadi sebuah hal yang merusak. Demikian pula, memaksa mencintai suami seperti cara seorang wanita ingin dicintai, itu juga berbahaya. Maka dalam konseling pernikahan, kadang ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tapi istrinya merasa tidak didengarkan, diabaikan, tidak di Akui pendapatnya. Sering dipotong. Dan macam-macam. Pada kata suami, aku tuh demi Allah, sangat mencintai. Gitu. Bumi langit menjadi saksinya. Tetapi, begitu yang dirasakan perempuan. Demikian pula ada istri yang merasa sangat mencintai suaminya. Tapi suaminya merasa tertindas, tersiksa. Makin lama, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita mencintai orang lain seperti kita ingin dicintai. Itu berlaku untuk hubungan sesama jenis. Maksud saya ukuah. Bukan yang aneh-aneh ya. Mencintai sesama pria. Kalimatnya kok jadi enggak enak ya. Dengan prinsip itu bisa. Mencintai sesama wanita dengan prinsip itu bisa. Tapi mencintai suami kita tidak bisa dengan prinsip itu. Kita berbeda. Anatominya saja berbeda ini katakan begini saya ambil satu contoh kecil saja bedanya anatomi pria wanita ada belahan otak kiri dan kanan ada jaringan yang kemudian menghubungkan di antara keduanya sering disebut sebagai nanti teman-teman medis tolong saya dikoreksi ada namanya corpus callosum nyambungkan antara belahan kiri dan kanan otak jumlah corpus callosum pada wanita menurut penelitian secara umum lebih banyak daripada laki-laki. Gara-gara jumlah yang lebih banyak ini saja terjadi perbedaan yang signifikan. Contoh, laki-laki cenderung single tasking karena koordinasi belahan otak kanan dan kirinya pada wanita itu lebih bagus, maka laki-laki cenderung single tasking. Ayatnya fa'idza faratal tafang sabd. Kalau selesai satu urusan, beralihlah dengan sungguh-sungguh ke urusan yang lain dan kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala berharap hanya padanya. Itu laki-laki perempuan itu multitasking maka anda bisa melihat seorang ibu sambil menyusui dia meracik masakan sambil menerima telepon update Twitter dan sambil kemudian nonton sinetron kesukaannya itu bisa berjalan dengan sangat simultan kalau kemudian antara dua hal ini tidak difahami sehingga Ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking berbahaya. Di Komisi Transportasi Uni Eropa ada data jumlah laki-laki yang menyetir sambil bertelepon, lalu kecelakaan itu 400% lebih tinggi daripada jumlah wanita meskipun perilaku ini rata-rata sama antara pria dan wanita menyetir sambil terima telepon itu. Tapi kecelakaan pada laki-laki 400% lebih tinggi. Kenapa? Single tasking, multitasking itu. Maka kalau seorang istri ngomong sama suaminya begini Mas Hari ini sore aku ada pengajian loh Tolong ya mas ya Itu kursi-kursinya dipinggirkan Terus nanti digelarin tiker Eh tapi kita gak punya tiker mas Nanti pinjemin ke Bu RT ya mas ya Terus habis itu, eh aku kemarin pesen juga ke Bu RT Bikinin sekalian lumpia Mas ambil di sana ya Uangnya nanti pakai uang mas dulu Terus aku juga pesen lemper ke Bu Joko Lah habis itu ambil lemper ke Bu Joko Eh aku mau bikin minum Tapi kayaknya gulanya habis Nah nanti sekalian ke warungnya Pak Minto Nuh Pak Minto itu warungnya ini loh mas Lebih murah gulanya daripada Warungnya Busuwarjo, jangan lupa belinya di sana aja, jangan di Busuwarjo. Nah, tapi itu kita kan nggak punya piring banyak tuh dan gelas banyak. Nah, kayaknya di Bu RT tuh kemarin aku pinjem nggak ada. Coba deh ke, ke Takmir Masjid, coba pinjam di Takmir Masjid ya Mas ya. Itu kontaknya Takmir Masjid sih, Mas, Mas Imam kayaknya Mas Imam. Ya habis itu terus jangan lupa juga Mas, anu anak-anak kan belum dijemput Mas. Nanti sekalian ambil lumpia itu kan dekat ke sekolah anak-anak, jemput sekalian ya Mas ya. Kata suaminya, Dek, tadi apa aja, Dek? Aku gak inget sama sekali satu-satu. satu Aku catat dulu, Dek. kayak gitu aja dicatat, mas kan gampang. itu, Aku gak bisa, Dek. Aku harus nyatat satu-satu, Dek. Please. Karena gak ngerti bahwa ternyata beda karena perbedaan anatomi ini pula cara menghadapi persoalan, cara berpikir juga berbeda. Laki-laki kalau mikir kayak obat nyamuk muter ke dalam. Jadi kalimat khasnya laki-laki kalau ada persoalan problem ruwet itu, kalimat khasnya adalah "Sebentar, kita sederhanakan dulu. Intinya apa?" Kalau sudah ketemu intinya nanti kita bisa cari solusi. Beres. Itu kalimat khas laki-laki. Kata kaum perempuan, "Jangan disederhanakan, Mas." Ini masalah yang perlu kita lihat semua sisinya Dengerin aku dulu ya Nah ini khasnya ibu-ibu Karena ibu-ibu mikirnya kayak obat nyamuk muter keluar Semuanya dikorelasikan Maka ada suami ngeluh Ustaz tolong Ustaz Istri saya kalau marah itu dia jadi historis <risas> Histeris mungkin maksudnya mas Bukan dia historis jadi kalau dia marah pada suatu keadaan Bersebab satu kesalahan saya pada waktu itu Lah marahnya itu Dia bisa menyebutkan kesalahan saya Sejak awal pernikahan sampai sekarang Kan historis banget itu Inilah kenapa Nabi memperingatkan kaum perempuan Jangan kalian menjadi orang yang suka lupa nikmat Allah Kata para wanita waktu itu Lupa nikmat Allah itu bagaimana ya Rasulullah Kalian Suami kalian berbuat baik kepada kalian dalam jangka waktu yang lama dalam berbagi kebaikan. Lalu suami kalian melakukan kesalahan yang menurut kalian sangat besar. Lalu kalian mengatakan pada suami kalian, kamu itu sejak awal pernikahan belum pernah berbuat baik. Plus sama aku mas. Nah ini yang dinamakan oleh Rasulullah, kufur nikmat. Yang dinamakan lupa pada nikmat-nikmat Allah. Wanita sudah diperingatkan tentang itu. Hati-hati kalimatnya ya. Diubah dikit. Kamu tuh mas, sejak awal pernikahan, Baru kali ini, salah sama aku. Hmm. Makasih, Dik. Kan enak jadinya, mau bertengkar gak jadi? Jadi, historis begitu. Maka, ini hal yang harus difahami. Dalam menghadapi, juga jadi berbeda. Laki-laki itu, kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan, kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meregangkan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar tubuhnya diempaskan ke sofa sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki kemudian posisinya begini istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah maka dia pikir kalau aku punya masalah aku curhat biar agak tenang suamiku juga butuh curhat lalu dia datangi suaminya dia tanya mas ada masalah apa? dan jawaban semua suami di dunia sama Enggak kok dek, enggak ada apa-apa <tik> Istrinya mengejar Dia pikir penting buat suaminya Supaya tenang, curhat Dia bilang, mas aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu Masa kamu enggak mau cerita sama aku mas? Kata suang suami dengan maksud yang sangat baik Tidak ingin membebani istrinya Dia katakan, udahlah dek ini masalah kantor kok Kamu enggak usah ikut pusing Biar aku aja yang mikirin Kata sang istri jadi kamu enggak percaya masalah. Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya, daripada dia curhat sama siapa-siapa enggak -siapa, jelas, lebih baik curhat sama saya, pikir si istri. Sang suami mikir kasihan istri saya, urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi, masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor. Enggak, kasihan dia. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Itulah kenapa Ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, dapat wahyu kok malah shock? Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana? Enggak. Lagi mikirin, umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu. Tiba-tiba datang, sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula. Ikhro' ya Muhammad Ikhro' ya Muhammad Mana, Ma Ma'ana Bikurin saya tidak bisa baca Itu dipaksa sambil didekap sampai habis nafas Itu Itu kan Shok, kayak Dan tiba-tiba pesan dari langit itu saya akan mengatakan Ya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau Maka kami serahkan kepadamu sampai beres Itu kan kayak tukang kebun Tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan Terus dibisikin, pak pak Utang perusahaan ini 800 kali lipat Nilai aset pak Ya gimana gak? Shok gitu Pulang itu tersaruk-saruk jatuh tersandung jatuh bangun berulang kali Rasulullah Muhammad SAW tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah dia menggigil pucat pasi berkeringat dingin dan kemudian dia katakan Khadijah Zamiluni ya Khadijah Zamiluni kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi ya Allah suamiku ada apa ini saya kira Syarh si Nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi Ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Rasulullah dituntun, masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya. Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya. Tapi agak beda tipe dengan, laki, dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal, supaya... Agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki-laki begini. mah kemarin sebenarnya di kantor ada masalah. Loh. Eh, ya Allah, terus gimana masalahnya, Pak? Tenang, sudah Bapak beresin. Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan gue kawam, gue pemimpin. Jadi, ini bedanya. Maka kebalikannya. Laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian umpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan gak habis-habis, rumah disapu dikit, debunya masuk lagi, anak-anak rawal, tetangga juga resek banget itu. Cuman itu. Aku capek, mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Ya suami yang tidak taktis dan strategis, dia nggak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad, atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai. Dengan sok bijak mengatakan, oke okay, dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif gak mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tiga kamu, Mas. Tiga kamu, Mas. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan. Oke, okay, dek. Kayaknya dek, kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Wah oh, lebih parah lagi itu marahnya gitu. Itu parah lagi marahnya Makanya Itu keliru strategi Bahkan soal nangis Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu Akan mengatakan Hapus air matamu Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu Akan mengatakan Buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta Rahasia kecil kita Rasulullah itu Sebagaimana para pencinta legendaris lainnya Itu Tidak pernah menghapus air mata istrinya Tidak pernah menyuruh istrinya Menghentikan tangis Rasulullah itu tipenya Menyediakan tempat Bagi istrinya untuk menangis Sampai tuntas dan tentram Di bahunya Sallallahu alaihi wasallam Laki-laki Siapkan bahu anda jadi soal tadi apa yang dilakukan seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu, anda salah kode salah memahami kode, yang diminta istri adalah pemahaman pengertian, kontak mata, anda dengarkan masya Allah, anda takjubi anda kagumi lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, masya Allah betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolah kamu ya Allah aku gak bisa bayangin kerjaanku di kantor berat tapi aku gak bisa bayangin kerjaanku di rumah pasti luar biasa ya Allah istri yang seperti ini ya Allah yang pasti surganya amat tinggi ya Allah kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini ya Allah bikin dia nangkat saya ke derajat ya Allah Kata Ibn Qaim Al-Jawziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi. Dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Kita-kita saja ini. Hemat bajen. Nggak perlu gaji pembantu. Kalau Anda siap mendengarkan istri, Memahami dengan seluruh diri anda Menyimak dengan kontak mata yang intens kepadanya Berdecak takjub atas semua hal yang dilakukannya Masya Allah Masya Allah Gitu ya Maka luar biasa Kalau gak percaya betapa hebatnya istri anda nanti Suruh dia pergi dua hari Dan kerjakan urusan rumah tangga untuknya dua hari itu Berantakan itu rumah Pasti Insya Allah ya. Tadi hal yang kecil soal beda korpus kalosum tadi Karena beda korpus kalosum jumlahnya Perempuan itu secara linguistik Lebih Cerdas daripada laki-laki Dalam sehari karena wanita lebih cerdas secara linguistik Dibanding laki-laki Laki-laki itu bicara kira-kira 5.000 sampai 7.000 kata per hari Perempuan itu 24.000 sampai 50.000 kata per hari luar biasa lebih cerdas secara linguistik itu bahasa ilmiahnya bahasa sehari harinya wanita itu lebih cerewet daripada tapi para suami rugi anda kalau tidak punya istri yang cerewet karena kecerdasan anak anda ditentukan seberapa cerewet istri anda maka carilah kecerewetan yang salehah kecerewetan yang salehah itu gantiin popok anaknya saja cerewet Eh masya Allah subhanallah udah pipis lagi, yuk berdoa deh. Alhamdulillahiladzi adhaba anla adawafani. Aduh dibuka ya, dibersihkan dulu. Ini namanya istinja, biar bersih, biar sehat. Ganti popok yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh jadi makin ganteng masya Allah. Paket bajunya juga dirapiin. Ah adik. Salah sekali, duh senyumnya masya Allah, lah, kuat takilabillah. Kan begini ini cerewet yang salah. Penting cerewet yang salah ini untuk kecerdasan anak anda. Begitu istri anda itu ngomong ceplos, ceplos, ceplos, begitu pada anak anda. Ini di sini anak anda itu sinapsnya piar, piar, piar, nyambung nyambung antar. Neuron itu luar biasa. Penting mas cerewet, mau ya cerewet ya luar biasa dan itulah karena lebih cerdas secara linguistik wanita suka bicara kalimat tidak langsung contoh mas aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput maksudnya tolong jemput anak-anak mohon maaf lelaki tidak secerdas itu secara linguistik sehingga kalimat tidak langsung sering direspon salah jadi jangan tersinggung kalau suami anda mengatakan kalau anda mengatakan begitu nggak apa-apa sayang nanti kalau nggak dijemput pergi pulang sendiri kok nggak <tuh> <tuh> nyambung gitu kan maka saya juga pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung itu naik motor berdua sama istri lewat sebuah rumah makan dia tanya yang lapar enggak saya bilang enggak <tuh> jalan terus. Sampai rumah makan berikutnya, dia tanya lagi, beneran, belum lapar. Saya bilang, belum. Jalan lagi. <laughs> Begitu sampai di rumah kontrakan, dia langsung masak mie instan dengan tangan gemetaran. Saya merasa sangat berdosa sebagai suami. Saya berkutut. Di depannya, saya cium tangannya sambil saya katakan, kenapa kamu bilang langsung kalau kamu lapar? Kalau kamu bilang aku lapar, mas ayo makan. Oh demi kamu, meskipun gak lapar, akan aku lapar, laparkan diri Kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Tapi ada juga yang komplain Saya sudah kalimat langsung, tetap saja gak jalan gitu. Saya Gimana teknisnya bu? Saya sudah bilang sama dia Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu penting Iya, dia sedang pegang handphonenya 30 menit kemudian, posisinya masih sama dia gak bergerak sama sekali Oh, saya kasih rahasia terakhir hari ini Harganya mahal Tidak ada lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara ini Kalau anda meminta suami melakukan sesuatu Datangi dia Mungkin dia sedang asik dengan gadgetnya Kita berdiri di depannya mengatakan Mas, tolong ruang depan disapu ya dia mengatakan, iya, jangan pergi dulu. Tetap berdiri di situ, pandangi wajahnya sambil terus tersenyum kepadanya. Maka suami anda akan agak membanting sedikit gadget dan mengatakan, iya, iya. Dan kemudian melaksanakannya. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga, iDream Radio, Successful Muslim Family, dan ikuti acara kami selanjutnya.